Kita sekarang ngomong sistemnya dulu ya, kita tidak membicarakan mengenai nilai harganya apakah 6000 atau 12000 atau 18000 itu kita nggak bicarakan. Sistem ERP ini sebetulnya menurut saya sangat baik, karena apa? kalau kita lihat sekarang 3 in 1 itu disiasati dengan... Joki. Jadi yang masuk ke three in one itu cukup banyak dengan bantuan joki itu. Kalau itu ERP dijalankan, nah itu pemasukannya masuk ke dalam kas pemerintah, ya kan? Uang itu bisa dipakai antara lain untuk perbaikan jalan dan transportasi pada umumnya lah. Saya sih pikir setuju daripada di pinggir jalan itu kelihatan beratus-ratus joki itu kan. Gak baik juga gitu. Saya tidak membicarakan mengenai angkanya ya, tapi saya pikir ya kalau Anda mau masuk di dalam 3 and 1 pada jam-jam tersebut, ya, ya Anda harus bayar, ya sama seperti di Singapura gitu. Namun ada pihak yang mengatakan bahwa manfaat dari penerapan ERP ini sangat diragukan jika tidak didukung sarana transportasi umum yang memadai. Bagaimana pendapat Bapak? ...memang waktu awal dari jamannya busway... ...yang demo lah, yang tidak setuju... ...itu saat berkabrek. Sekarang yang namanya busway jadi pahlawan, ya kan? Nah, saya pikir sistem ERP ini sebaiknya dijalankan... ...tetapi uangnya dipakai untuk memperbaiki... ...yang namanya public transportation. Daripada sekarang duitnya nggak lari kemana-mana... ...itu cuma orang yang nganggur-nganggur aja... Dapat duit dari jadi joki, ya kan? Nah, makanya pertama sistem ERP dulu. Kalau menurut saya sistemnya baik, tapi ada tapinya. Uangnya itu harus dipakai untuk memperbaiki yang kita sebut public transportation. Jadi jangan tahu-tahu ya uangnya lari kemana? Gitu. Karena uangnya pasti akan jadi banyak nih, ya kan? Itu aja dulu. Uangnya terkumpul, uangnya dipakai. untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat. Lalu ada pendapat juga yang mengatakan kemacetan sebaiknya diatasi dengan meningkatkan pajak kendaraan hingga berlipat dan membatasi mobil yang melintas berdasarkan tahun produksi. Bagaimana pendapat Bapak? Saya bertanya ya, suatu kemajuan negara itu kenapa perlu dihambat? Problemnya kan bahwa kendaraan bertambah dan problem utama adalah prasarananya, jalanan tidak pernah ditambah, ya kan? Nah, Itu kan seharusnya prasarananya itu ditambah. Ya, satu. Kedua adalah diatur lalu lintasnya. Tidak seperti sekarang. Kenapa macet motor tuh pada sliver semua, lampu merah dia terjang, yang namanya Metro Mini ngetem di sembarang tempat. Itu kan kalau itu diberes-beresin dulu, menurut saya kemacetan sih masih ada. Tapi udah jauh lebih berkurang. Kenapa itu tidak diperbaiki? Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Saya Wendy Lim.